Assalamualaikum, aku i s a Gita Selamat t e m a n e m a n v i d e baru Buat Mbak Cita dan Mas Angga Semoga menjadi keluarga s a k i n a Mawadawarohma, lekas dikasih Momongan yang cantik dan yang ganteng、uh, Dan semoga Langgeng sampai akhir Hayat, amin Selamat malam tegal Kita goyang warang-warang SNP Indonesia Yang hadir Terima kasih ya sayang. Mas Imamator Sebatun.